on Allah wa qala Rasulullah perkataan ashad wa apa firman Allah Subhanahu wa taala wassada Rasul sallallahu alaihi wasalam wa qala wa qala sahah ijma'in dan berkatan pada iman-iman muslimin nah jadi ya ada waktu luang boleh kerja buka dua hadis tiga hadis sahih muslim sahih bukhari itu suatu nikmatan kan betul ya para ulama itu sangat bahagia sangat senang kalau beliau mendengarkan hadis rasul kemudian membacanya yang kemudian tahu artinya dan yang lainnya ya nah, itu suatu kebahagiaan bagi seorang muslim ya dengan uh, mencintai sabda rasulullah saw masih mencintai ya rasulullah saw sampai pada hadis yang ke 27 ya Dilihat di sana hadis 27 kalau di kitab saya hadis yang ke 23, iaitu <tuh> mengenai tentang bagaimana cara mencucikan. Yang di hadis ini itu mengenai tentang bagaimana mencucikan najis muhafafah, atau hadis aa, najis yang ringan. Bagaimana cara mencucikan najis yang ringan, muhafafah, Khafif Iaitu dalilnya di sini adalah puahan. Ummu Qaisin binti Mihson al Asadiyah, Iba, al Asadiyah, karena ini seorang umum, perempuan sahabiyah, anaknya atas bibi binnin, laha sughirin saya coba juga diartikan supaya paham sedikit. Ummu Qais binti Mihsan al Asadiyah menuturkan bahwa dirinya mendatangi Rasulullah SAW binnin laha dengan membawa anak laki-lakinya ibnu yang masih kecil saghir kecil lam yaquli ta'ama lam yaquli ta'am dan belum makan sesuatu selain asi jadi hanya apa? makanya uh, asi saja belum makan yang lain ila rasulullah SAW alaihi kepada rasulullah sallallahu Faadzilah sahu fi hijrihi, ya. Faadzilah hijrihi. Nabi mendudukan anak itu di atas pangkuannya. Ya, Nabi menggendong, kemudian didudukan di atas pangkuan yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabbala, fabbala, bayi itu lantas ngompol. Fabbala di sini buang air kecil. Fabbala bayi itu lantas ngompol buang air kecil. Al-thaubihi atas pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bimain, beliau meminta air. Nah, padahal bimain, padahal meminta air, beliau meminta air. Ya, datangkan air. Fan al-tuhahu, lalu memercikan air tersebut. Al-thaubihi walam yusilhu, memercikan air tersebut pada pakaiannya dan tidak membasuhnya. Dan ingat nanti kita ya, fa'nal di sini. Airnya itu segenggam ya. Jadi kata nadhah itu adalah seseorang mengambil air segenggam air dengan tangan orang dewasa. Segenggam ya. Kemudian air itu dipercikan di atas permukaan pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI. Jadi bukan dipercik-percikan begitu saja, tapi ukuran airnya gimana? yaitu segenggam pak. Air itu langsung ditumpahkan semuanya diratakan, tapi tidak dicuci, dibilas, biarin sudah. Itu cara ini jelas dalam hadis ini cara mensucikan Nabi Muhammad SAW, cara mensucikan air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan yang lain kecuali asi. Dengan cara mengambil air Segenggam tangan Kemudian dipercikan Di atas pakaian itu yang terkena air Air itu harus semuanya Segenggam itu Segenggam air Jadi segini Bukan dua tangan maksudnya Segenggam nih ibu, segenggam tangan orang dewasa Ibu ambil air, ciduk Langsung ratakan ke daerahnya itu sambil tahu diratakan ke daerah e, ke, pakaian atau kain yang terkena air kencing laki-laki. Jadi bukan sambil air percik-percikan gitu saja, enggak. Ini arti ini memang diterjemahkannya di secara ini aja dia secara bebas. Padahal di dalam sini adalah nalbah artinya nalbah itu adalah e, mengambil apa namanya? segenggam air, kemudian diratakan di atas e, pakaian terkena najis ini air kencing laki-laki. Ini, ini namanya nalbah dalam bahasa Arab ya. Nah, jadi ini dalam hadis yang agung, ini ada faidah ya. Kita lihat di sini Ummu Qais ya. Dan ini berkaitan dengan hadis setelahnya kita bacakan juga Hadis setelahnya yaitu han an Aisyata umil mukminin radhiyallahu anha. Dari Aisyah, ibunya orang-orang beriman. Ya karena istri-istri Nabi itu semuanya ummu bagi kita. Istri-istri Rasul semuanya adalah ibu bagi kita. Enggak boleh dinikahi ya setelahnya itu kan seloso meninggal. Karena diibaratkan seperti ibu ibu kita, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, <tutututuan> Nabi sallallahu alaihi wasallam utia mengatakan bahawa ada bayi laki-laki yang dibawa kepada Nabi SAW alaihi <tutuan> sama kan kata-kata fabala, bayi itu lantas ngompol. Ya, bayi itu lantas Kencing. Ada tahu ya di atas pakaian beliau. Pada Abi beliau lalu meminta air. Ya, faad ba'ahu iya iya Ya, Walil Muslim. Faad ba'ahu baulahu bala biag silhu. Dan apa? Dan memercikan air tersebut. Ya, faad ba'ahu ini bukan memercikan. Jadi sekali lagi, ngambil air kemudian ditumpahkan di atas permukaan eh, tempat atau kain yang terkena Ngompol ya, terkena air kencing itu. Ayah tersebut pada kencing yang mengenai baju Nah, uh, riwayat muslim beliau lantas memerjikannya pada kencing yang mengenai pakaiannya tersebut Dan tidak mencucinya Nah, yang bergosul, tidak mencucinya, tidak mencuci seperti mencuci kita pakaian di kamar mandi Oh, digosok-gosok Nah, enggak, cuma begitu saja Itu bagi bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali asi. Tapi kalau sudah makan makanan selain asi. Maka harus dicuci, ya harus dicuci. Dan juga bayi perempuan yang hanya asi saja itu harus dicuci. Yang ini ya, yang yang caranya dengan tadi tadi e, mengambil seceduk air, kemudian diratakan, dipercikan di atas itu permukaan e, apa, kain yang terkena air kencing. Bayi laki-laki yang belum makan makanan yang lain kecuali asi. Kalau yang perempuan, bayi perempuan. Meskipun dia hanya ne, apa, susu saja ASI harus dicuci. Ada perbedaan nanti kita bahas ini. Harus dicuci. Nah, hadis dua hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Juga di nam, Nasa'i. Di hadis ini kuat. Jadi Imam Bukhari ada, di Imam Muslim ada dan Imam Nasa'i. Jadi kalau ditanya ya, enggak perlu dikatakan kata sahih ya sudah sangat sahih karena dua-duanya mengeluarkan kalau Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis itu tingkatan paling tinggi, Pak. Ibu-ibu nah, ya, ada tingkatan derajat hadis itu ada beberapa derajat. Yang paling tinggi Bukhari wa Muslim. Jadi Bukhari Muslim mengeluarkan dua-duanya itu ikat paling tinggi. Di bawahnya Bukhari saja. Di bawahnya Muslim. Ya, di bawahnya baru kitab-kitab yang lain. Nah itu ya kalau sudah bukhori muslih itu sudah paling tinggi dua-duanya paling kuat ya. Nah, makna al-hijmali di sini apa kita lihat keterangannya di sini bahasanya di hadis yang mulia yang tadi saya sebutkan ya dua ini sahaba para sahabat Nabi saw itu senantiasa mendatangi Rasul saw kalau mereka uh, apa, memiliki bayi yang baru lahir. Jadi kebiasaan para sahabat, kalau mereka itu punya bayi yang baru lahir, ya istrinya melahirkan anaknya, maka cepat-cepat dibawa ke Rasulullah SAW sebelum diminumkan asi ibunya. Ini masyhur dengan kisahnya Abdullah bin Zubair. Bayi yang pertama kali lahir ketika hijrah ke Madinah adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubir terkenal Seorang tabi'in Dia juga sahabat sahir, ya karena ketika lahir Bayi rasul masih hidup Abdullah bin Zubir ini Anaknya Zubir bin Awang Zubir bin Awang nikah dengan Asma bin Abu Bakar Siddiq Jadi bapaknya Mubashirina bin Jannah Kakeknya Mubashirina bin Jannah ibunya Asma yang disebut uh, ada, ada ada apa panggilan dari Rasulullah panggilan kemuliaan saya lupa Asma ini. Dia ya, termasuk insyaallah para sahabiah yang mulia, yang kakaknya Aisyah radhiyallahu Jadi inilah Uzb Allah bin Zubair ketika melahirkan Asma ya, apa Asma melahirkan Abdul bin Zubair tidak diberi minuman uh, ASI dulu oleh dia tapi cepat-cepat dibawa Rasulullah baru lahir dibawa oleh sama suaminya Kemudian Rasulullah didudukkan dan ditahnik langsung oleh Rasulullah. Ya, ditahnik jadi air liur Nabi sudah masuk ke badannya. Jadi jadi orang seorang ulama besar. Akhirnya kan Abdul Ghani Zubair itu uh, ada mati syahid ketika menikah. Nah, itu tentang Abdul Ghani. Aku mulai dikasih nama. Aku beri nama Rasulullah namanya Abdullah dan banyak nah bayi-bayi yang dibawa ke Rasulullah minta diberi nama. Rasulullah namanya siapa? Si ekonomi. Apa saya, apa saya beri nama Abdullah. Banyak terus datang lagi ada uh, adiknya Anas bin Malik juga sama. Adik-adiknya bawah, ketika lahir di lahir oleh ibunya Ummu Sulaim dikasih nama Abdullah. Abdullah. Jadi banyak Abdillah di kalangan para sahabat dikasih nama oleh Rasulullah seperti Abdullah terus. Ya, di luar namanya Abdullah. Jadi banyak nama nama Abdullah juga masalah ada Abdullah banyak itu enggak apa-apa kan beda nanti Abdullah bin ini Abdullah bin ini ya, binnya nanti yang kebawah katanya ada Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Masud Abdullah bin Amr Abdullah yang lain. Nah ini tentang bagaimana para sahabat kalau dia uh, mempunyai bayi, cepat-cepat barosulullah ini sunnah uh, apa namanya ditahnik oleh rasulullah langsung ya. Ini ini sebagai apa namanya memperlihatkan betapa Agungnya ahlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa tujuan mereka mendatangi Rasul ketika kelahiran anaknya itu untuk mendapatkan barokah darinya, ya, keberkahan dari doanya, ya, dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya semua bayi yang oleh Rasulullah semua jadi para shuhadu, para pemuka ulama besar yang diantaranya anaknya Muslim yang kata Muslim padahal waktu itu malam lahirnya Ummu Salim itu anaknya Abdullah. Kemudian dia enggan untuk menyusui anaknya itu sebelum nanti ditahnik oleh Rasulullah. Maka sama Anas dibawa ke Rasulullah waktu subuh. Rasulullah sudah sholat subuh, langsung diserahkan. Padahal bayinya itu nangis terus, ingin nenek. Tapi dia ada, Rasulullah yang duluan tahniknya itu Begitu ditahnik Rasulullah, kasih nama Rasulullah. Kata Anas kemana Adikku ini, aku, aku nama Abdullah. Namanya Abdullah. Nah, pernikahan Muslim dengan uh, siapa yang terkenal itu sahabat terkenal Abu Talha yang maharanya itu Islamnya saja Islamnya Abu Talha itu maharnya nah, maka lahirlah anak Abu Talha apa anaknya itu nampak Abdullah. Nah dari anaknya Abdullah ini apa Abdullah sudah besar maka lahirlah dari anaknya Abdullah itu 7 orang para penghafal Quran semuanya dan Abdullahnya sendiri ini beda bukan Abdullah bin Zubair tapi Abdullah bin Abi Talha. Namanya Abdullah juga. Itu yang anak-anak yang ditahnik Rasulullah SAW alaihi ya, baru lahir langsung dibawa ke Rasulullah. Dan nah, dengan barokahnya air Rasulullah di antaranya ya, mereka jadi para syuhada, para ulama. Yang ini Abdullah bin Abu Talha dia meninggal di perang yang atau perang Mu'tah masalah. E, Mu'tah kalau enggak salah, dia sehingga syahid. Dan dia meninggalkan anak-anak semuanya penghafal Quran. Kata ahlul Madinah, ya, saya tahu Abdullah itu yang ditahnik Rasulullah dia tidaklah mempunyai anak, kecuali semua anaknya itu menghafal Qur'an Hafir Hafir Tujuh anaknya itu Dan dia sendiri meninggal dalam keadaan syuhada Ya, sama dengan Abdullah bin Zubair juga meninggal dalam syuhada ketika dia jadi gubernur di Mekah Meninggal dibunuh oleh al hajj itu Kisahnya kan Nah itu sangat soal, soal apa? Udah jadi gubernur sampai umurnya 80 tahun kan Udah syekh besar jadi ya, kalau dia sholat di, di Mekkah itu ia dari mulai habis ista' sholat baca Quran dan dia rukunya itu menjelang subuh. Bayangin Pak, kalau dia sudah sholat di dekat Ka'bah seperti tiang aja, nggak bergerak sedikit pun, semalam. Coba uh, kehebatannya bulan ini perekahnya ya, masalah dari doa Nabi juga ayat Nabi Rasulullah Sosalam. Dia kalau baca uh, kalau baca Quran ketika sholat dia tidak ruku kecuali menjelang subuh. Jadi hanya malam itu satu rokaat dia kerjakan. Dalam dalam keterangannya Ya mungkin dalam hal itu pun yang hanya dia berapa rakaat dia salat. Jadi dia terus baca Quran dan tidak ruku kecuali menjelang subuh dalam malamnya. Ya. Jadi Abdullah bin Zubair Abdullah bin Abdul ha Ini nama-nama yang di mana Rasul ya apa dan para sahabat sering kalau kelahiran anak langsung dibawa ke Rasulullah SAW. Ini contohnya nih, ya contohnya Umum Qais ya Umum Kais juga punya anak laki-laki langsung dibawa ke Rasulullah SAW. Nah ini untuk apa? Untuk keberkahan, untuk mendapat berkah dari doanya. Dan ini juga apa? Yang di mana ahlak Nabi SAW yang begitu lembut dan juga ahlaknya yang mulia, ya, yang mulia dan berakhlak lembut. Jadi Rasul juga melayani mereka, yang menyambut mereka dengan membawa bayi. Jadi tidak ini Rasul tidak kesal, tidak apa, tidak ini diantara di kelembutan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak, ke -anak, anak, anak kecil. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akhlak yang agung ini ya innaka la ala khuluqin azim di mana Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam surat uh, apa surat al-qalam telah memuji Rasulullah sallallahu semuanya aku adalah yang memiliki akhlak yang agung ya akhlak yang mulia maka beliau tidak sunggah tidak sungkan ada bayi yang diinikan oleh beliau doakan beliau langsung tahnik dan yang lainnya dan beliau adalah, ya, sudah jelas, Allah yang Mulia, yang Asmaha, ya, yang sangat lemah lembut, dia sangat eh, apa namanya, pemaaaf kepada orang dan sangat tidak apa namanya, merengan, eh, meringankan orang dan tidak memberatkan memberat kepada orang, ya, dan juga tidak, me, tidak kasar kepada orang dan yang lainnya. Maka dalam hadis ini, maka dat, apa, datanglah Umu Qais, seorang Sahabiah yang Mulia dengan anaknya yang masih kecil yang e, dimana anaknya ini belum makan yang lain kecuali hanya asi ya jadi hanya asi dan dengan rahmatnya beliau, sholawatulaham lemah lembutnya beliau kasih sayang beliau maka beliau mendudukan bayi itu mendudukan bayi itu di atas pangkuan yang beliau beliau yang mulia di atas pangkuan beliau yang yang mulia oh, di didudukkan di, di pangkuan itu ya diberikan si bayi itu ya bayi yang mungil itu Maka tiba-tiba kencing, ya, ngompol bayi itu di atas hijri, yaitu di atas pangkuan Nabi, di atas bajunya jubah beliau. Maka Nabi Sosalam cepat-cepat meminta untuk didatangkan air dan kemudian air itu ya di apa namanya dipercikan, ya, mengambil segenggam air kemudian dipercikan, diratakan di atas pakaiannya yang terkena air kencing bayi tersebut dan beliau walam yagsilhu ghuslan dan beliau tidak mencuci pakaiannya itu apa, dengan mencuci seperti mencuci uh, uh, pakaian atau pakaian dengan air yang banyak tidak ya sudah dengan memercikanya ya dengan mengambil air segenggam tangan kemudian diratakan sudah selesai ya tidak dengan dicuci terus dengan sabun atau yang lain soalnya, ya tidak ini berarti dalam hadis ini menunjukkan cara mensucikan najis yang ringan yaitu air kencing bayi yang belum makan apapun selain uh, asi cukup dengan memercikan mengambil uh, segenggam air kemudian diratakan di atasnya itu sudah mencukupi ya dan cukup itu cara nubuah ya apa dimana Nabi saw langsung yang mengajarkannya ya kepada umat nah kemudian di sini ada keterangan para ulama Ya, apakah ini khusus untuk laki, laki, anak laki-laki saja, atau untuk perempuan juga? Maka perbedaan ada di sini ya, sehingga ada perbedaan ulama. Tapi yang kuat adalah yang menunjukkan bahwasanya bagi anak perempuan adalah goslu, yaitu dicuci meskipun masih e, minum ASI. Jadi bagi anak perempuan dicuci biasa bersih ya, di itu dengan air yang mengalir ya di keran atau di ember ya dia menunjukkan hadis-hadis yang yang lain dan ini didukung oleh pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Is'hab Al-Auza'i, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Dan ini dipilih oleh Syekhuna atau uh, pengarang buku ini karena ini Al-Albasyam ya, Syekh Al-Albasyam, kibar ulama Saudi. Syekhuna siapa? Ibnu Sa'di Sa yang gurunya, Ibnu Sa'di Sa ya, gurunya Syekh Al-Utsaimin. Jadi ini yang dipilih oleh Syekh uh, Sa'di, maksudnya apa yang dipilih? Ya anak laki-laki yang hanya minum asi dengan cara tadi dipercikan tidak dicuci, tapi kalau air kencing anak perempuan yang minum susu harus dicuci. Ya harus dicuci. Jadi perempuan itu dibedakan, tidak disamakan. Karena ada sebagian pendapat ulama mengatakan sama saja anak perempuan juga yang hanya minum asi saja caranya begitu tidak dicuci ada tapi ini pendapat lemah dan yang sahih adalah pendapat ini ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Isak dan yang lainnya didukung oleh Imam Hanif, Imam Khomeini, Imam Thamia dan mengatakan dibedakan ya jadi kalau uh, bayi perempuan harus dicuci dibedakan karena ada dalil-dalil yang lain ya yang tidak disebutkan di sini tapi ada dalil, -dalil lain dari hadis sebusunan mengenai tentang bayi bayi perempuan itu dicuci tidak caranya seperti yang ini karena dalam hadis ini dua hadis ini lihat bang kata-katanya apa wa utiya besobi ya sobi ini anak laki-laki kemudian yang diatasnya wa ibnin laha anak laki-laki umuqais yang datang bersama anak laki-lakinya yang ini nggak disebutin anak perempuan anak laki-laki semua nah jadi Nah, jadi di hadis yang lain sebut sunan disebutkan kalau yang uh, perempuan itu diperintahkan untuk dicuci. <tuh> kita lihat di sini keterangannya. Nah, sebelumnya ini apa kesimpulan ya? Jadi faedah, faedah dua hadis tersebut kita ambil faedahnya kata Sheikh Alubasam. Faedah yang kita ambil dari dua hadis yang mulia ini yang pertama najisnya air kencing gulam itu anak kecil laki-laki yang belum makan makanan kecuali hanya ASI. Jadi najisnya air kencing anak atau bayi ya bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali hanya ASI saja. Yang kedua, kifayatul rats apa e, cara mensucikannya itu mencukup dengan cara tadi apa namanya dipercikan atau mengambil segenggam air kemudian diratakan di atasnya ya nah gitu jadi tidak perlu di, dicuci ini caranya dan juga apabila bayinya sudah makan makanan yang lain maka wajib dicuci ya kalau bayinya sudah uh, ditambah makanan yang lain lewat 6 bulan biasanya kan 7 bulan maka wajib dicuci kalau udah ditambahin nasi juga, kemudian makan juga kan Disuapin nasi apa buah-buahan atau serela, ya sudah itu harus dicuci. Ini di, di, diperintahkan adalah bayi yang hanya minum asi saja. Yang ketiga, kiyahnya akhlakun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alqarim watawwabi mu ya ini menunjukkan tentang akhlak beliau Nabi Sallallam yang begitu mulia dan juga menunjukkan tentang akhlak beliau dan ketawatuan beliau yang begitu tinggi. Tawadhu Rasulullah SAW. Seorang Nabi, seorang pemimpin, seorang panglima Nabi juga kan. Tapi beliau tidak sengaja apa tidak ini ada orang apa nak sahabatnya Abu kemudian minta doakan, Rasul menerimanya, doakannya, mentahniknya itu ahli jauh ya. Jadi kapan saja orang bisa masuk ke rumahnya tidak ada penjaga tidak, tidak di rumahnya, enggak ada seperti ini sekarang kan Presiden ada. Hal apa apa namanya ada panpres dan yang lainnya. Kalau zaman Nabi enggak, Nabi enggak dijaga apa-apa di depan rumahnya ya. Bebas orang masuk. Nah, kemudian di sini disebutkan kenapa dibedakan katanya ada hikmahnya. Kenapa dibedakan uh, air kencing bayi laki-laki dengan air kencing uh, bayi perempuan yang belum makan uh, makanan kecuali ASI. Ada hikmahnya, para ulama mencari-cari sebabnya Maksudnya, mencari sebab-sebab kenapa? Banyak banyak apa namanya, koul, banyak pendapat para ulama Tapi diringkas oleh, oleh Syekh yang jelas di sini Kenapa bayi laki-laki itu air kencingnya cukup dengan dipercikan Tidak seperti bayi perempuan harus dicuci Karena katanya bayi laki-laki itu adalah arghob ilan nas Lebih disenangi oleh manusia lebih dicintai, lebih mungkinnya boleh senang kalau dicintai kayak mencintai anak-anak ya. Lebih disenangi kadang keumuman manusia daripada bayi perempuan. Makanya eh, banyak eh, apa, orang tua atau misalkan orang-orang itu saking senangnya dia selalu membawa anaknya yang laki-laki itu. Membawa ke mana saja, kemudian juga di, di, di apa namanya di eh, sama temannya diambil, sama tetangga diambil, katanya karena Kekuuman katanya manusia itu sangat suka kepada anak yang laki-laki dan uh, dengan alasan itulah maka untuk meringankan atau men, apa namanya uh, untuk meringankan supaya apa supaya anak laki-laki apa bayi laki-laki itu kencing kemudian tidak memberatkan maka syariat datang untuk meringankan ya. jadi nanti kan uh, dia dipangku sama tetangga, sama teman, kemudian kencing lagi, kencing lagi misalkannya. Jadi memberatkan kalau semua harus dicuci-cuci, maka syariat datang katanya di sini hikmahnya uh, untuk meringankan hal itu katanya. Jadi supaya tidak memberatkan orang mencuci bajunya ya uh, karena sering menggendong anaknya laki-laki. Di antaranya katanya ini bisa yasab ibu masyaqah wal haraj. Jadi untuk uh, mengangkat uh, apa namanya? beban apa namanya berat ya maksudnya memberatkan jadi supaya ringan eh, ringan tidak memberatkan seseorang jadi dikatakan maka najis ini dikatakan at atafif yaitu najis yang ringan ya tidak tidak berat eh, cukup dengan eh, dipercikan air saja dan juga di sini didukung oleh syariat Islam yang samaah wataysir ya syariat Islam yang mudah dan eh, tidak memberatkan ya itu jadi kalau bayi laki-laki kan sering digandong sama orang gitu kan kemudian kalau dia kencing kemudian kencing lagi kan. nah, itu memberatkan katanya kata saya jadi orang nanti cuci lagi bajunya yang lain juga harus dicuci-cuci nah datang syariat untuk kemudahan nah, Di bertanya ini arghob ilan lebih disukai manusia memang ya itu keumuman katanya tapi tidak membedakan Islam itu enggak. Tapi keumuman orang itu lebih uh, ini kepada bayi uh, yang laki-laki. Uh, ini katanya uh, sebabnya. Ini jika istihad ini ingat istihad. Tapi yang jelas kata saya ala ba'adil ulama ada sebagian ulama mengatakan, jauh ala masa ilta'abudiyah. Sudah cukup tidak di tidak di tidak dicari-cari sebabnya hikmahnya. Tapi apa satu ilta'abudiyah ini yang paling paling apa namanya lebih selatan. Maksudnya lebih uh, kedap apa lebih dekat kepada uh, ibadah. Jadi maksudnya ini masalah ini kenapa dibedakan sudah cukup ini ta'abbudiyah ini masalah ibadah ya dan tidak hat apa Allah tidak taktilu hikmataha wallahu aalam yang dimana hikmahnya itu tidak tidak sampai atau tidak uh, terjangkau oleh akal sudah ini wallahu aalam Allah yang mengetahui maksudnya karena ini syar'ia Ya, karena tidak perlu orang mencari hikmah secara mendalam. Tapi ada sebagian ulama yang mencari sebab-sebabnya. Ya, Ini dia cantumkan tadi apa? Cantumkan yang tadi penabat tadi. Karena laki-laki lebih disenangi oleh manusia, lebih suka untuk dibawa kemana-mana, dan kalau dia kencing kemudian dicuci memberatkan. Sedangkan zaman Rasul atau di Bidah Arab kan air itu sedikit dulu kan Kalau setiap orang nanti tiba gendong anaknya laki-laki kencing lagi misalkan ada orang lain kencing lagi berat kan Ada kemudahan syariat Tapi yang jelas ini ta'budiyah yang terakhir Ini pendapat yang terakhir Sudah jangan dicari-cari sebabnya kenapa, hikmnya kenapa Sudah ini ta'budiyah, ini adalah ibadah Dimana datangnya dari Rasulullah SAW Dan sudah kita nikuti Nabi dengan ibadah ya tidak dicari-cari sebabnya. Jadi kalau ditanya kenapa harus dibedakan ya sudah itu dari nabi dibedakan. Kita harus samina wa karena termasuk perkara ubudiyah. Karena ubudiyah itu enggak perlu terlalu dalam uh, sebabnya seperti contohnya kenapa salat itu 5 salat zuhur itu 4. Ya jangan Tanya, sudah itu itu ta'budiyah. Kenapa apa namanya puasa itu misalkan harus sahur atau misalkan ya ataupun kenapa uh, apa namanya sholat itu subuh harus e, dua rakaat atau yang lainnya kenapa haji itu misalkan harus e, tujuh putaran tuafnya itu ta'abudi ya, jangan ditanyakan dicari-cari, Ya udah itu gak perlu kan kita gak, gak, gak diberi tanggung jawab untuk e, mengetahui tentang kenapa sa'i itu harus tujuh balikan, ya sudah itu ta'abudi ya dalam syariat. kenapa harus dengan kerikil, lemparnya gak yang lain dalam haji itu ta'abudi ya jadi kita tawakuf dan kita hanya terus disuruh untuk i'amalu beramal, sudah amalkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sama. Ini ada takabuyah yang dibedakan. Ini sudah Allah Allah yang mengetahui maksud dari syariatnya yang agung ini ya yang mulia. Nah kemudian di sini dalil apa dalil tadi kenapa yang perempuan itu harus dicuci? Ya di sini ada pendapat ya. Dari para ulama, jadi di sini perintahkan kepada anak-anak yang baik, yang laki-laki itu dicukupkan dengan memercikan ya, bekas air kencingnya. Tapi untuk anak perempuan atau sobi bayi perempuan, maka syariat ya memerintahkan supaya dicuci. Ini adalah pendapat al-Awza' dan para ulama yang lain, ya didukung oleh para imam yang madhab ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'ah dan Imam Ahmad. Kemudian hadisnya jadi topangan atau hadis yang jadi penguat itu adalah hadis dilibatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi. Ini dasarnya. Ya, jadi uh, apa uh, dalil yang pertama adalah karena didukung oleh pendapat kaimah, ya, ya, Imam Auzahnya dan Imam Mazhab yang lainnya, dan mereka mana, uh, harus ber, ber, bertumbuh pada dalil tentunya para Imam itu. Dalilnya di mana? Dalilnya dari Ali bin Ali bin Abi Thalib, R.A. mengatakan, "Kala Rasulullah S.W.T. Rasulullah S.W.T. bersabda, 'Baululululami yang dihwalih.'" wa balul awabul jariya yagsil nah ini dalilnya hadis riwayat imam Abu Daud Ahmad dan Tirmizi air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa ya kecuali ASI cukup dengan memercikkan di atasnya di atas tempat yang terkena air kencing sedangkan air kencing bayi perempuan yagsil nah kata katanya yaitu harus dicuci nah ini dasarnya ya saya, kalau di buku ini kan Tidak ada di buku itu enggak ada. Yang perempuan kan? Ya saya bawakan hadisnya. Kenapa dibedakan? Tapi di sini di istimbatnya apa namanya? di kesimpulannya sama saya disebutkan dibedakan. Tapi ngesebutin dalilnya. Nah, saya carikan dalilnya sini yaitu riwayat Ahmad, Ibnu Daud dan Tirmidzi. Hadis Ibayat Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah bersabda, "Bawlu ghulam air kencing bayi laki-laki cukup yang dihwalih, yang di dihwa itu tadi." mengambil segenggam air, dan diratakan, ya dipercikan. Wabul jariah dan air kencing bayi perempuan, yaitu yang sir, katakan, yang sir, bang, dicuci. Nah, hadis riwayat, hadis sohih ini ya. Nah, ini juga adalah pendapat dari uh, imah, ya, uh, imam ya, imam-imam pilih uh, madhab, diantaranya Imam Qotadah uh, juga seorang tabiin besar. dan juga ada hikmah yang lain katanya, ada sebab lain kata Imam Khotada karena anak-anak laki-laki biasanya lebih banyak, dia bawa air kecil dah karanya ini penelitian menurut Imam mungkin ya dan ini memberatkan kepada orang tuanya untuk apa, kalau dia kencing terus akhirnya memberatkan untuk mencuci terus bajunya maka fakhuffaf alaih hikmah ini diringankan oleh syariat diantaranya, karanya bayi laki-laki katanya lebih sering Buahir kecil Katanya kata Imam ini ya, kota dah dah ini ya, Allah. Nah intinya uh, Ta'abudiyah ya intinya itu kata saya alu basam sudah Ta'abudiyah karena datangnya datuk allah setelah semuanya adalah Ta'abudiyah maksudnya adalah syariat ibadah sudah ya itu adalah ibadah dari Allah subhanahu wa taala. Allah alam. Iya ada pertanyaan ini ya, ada waktu satu hadis lagi, mungkin satu hadis lagi kita baca ya. Kita lihat hadis yang berikutnya. Nah ini ya. dua hadis ini tentang hadis uh, tentang hadis yang menjelaskan cara bermensucikan najis mukhofafah. Hadis. hadis yang ringan apa air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali asin. Kemudian bagaimana kalau najis yang lain? Ini beda lagi hadis ini. Hadis dan tentang najis yang berat di sini ya tentang hadis yang berat. Anas bin Malikin Robiillahumu tala'aja Arabiyun fabelfi ta'ibatil masjid. Anas bin Malik Robiillahumu mengatakan ada seorang Arab badui datang dan kencing di salah satu bagian masjid. Ya fajjarahunas para sahabat menghadiknya marah nahahu mun nabi sallallahu alaihi wasallam nahahu mun nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu melarang mereka melarang siapa? melarang sahabat bukan melarang uh, orang yang kencing bukan melarang para sahabat jangan jangan dihardi jangan dimarahin biarin dia supaya kencing dulu biarin nah jadi para, para sahabat uh, nabi melarang para sahabat jangan dihardik ya biarin dia falamma qadza baulahu Tatkala orang itu orang Arab Badawi, ya Badawi, ya, yang nggak tahu Arab, biasanya orang Arab yang di pinggiran itu. Tatkala orang Badawi itu sel selesai bang air kecil, ya, kencing, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seember air, seember air, kemudian disiramkan pada tempat yang terkena kencing tersebut. Nah, ini hadis yang Yang mulia. Kalau ini cara mensucikan hadis berat, Di antaranya air kencing orang dewasa. Ya dan bagaimana kalau air, air, air, najis itu apa namanya uh, mengenai apa namanya dia uh, ada di daerah kita atau di lantai atau di tanah bagaimana cara mensucikannya? Ya nih Rasul mengisyaratkan di sini bahwasanya cukup dengan mengambil seember air ditumpahkan ke tanah yang terkena air kencing itu sudah selesai tidak perlu memindahkan tanah itu atau menggosok tanah itu ada yang lainnya cukup menuangkan ember air ke tanah yang terkena air kencing dan selesai -sel. itu kalau tanah bukan keramik kayak gini kalau keramik kayak gini tak apa karena nacisnya berbeda lagi ini masalahnya kalau di tanah bukan di lantai kalau di lantai kata saya untuk yang lainnya ada empat banyak yaitu cukup dengan apa dikeringkan Ya, maksudnya dikeringkan. Ya, sebatas najis itu kemudian diangkat cepat-cepat dengan lap, dengan apa? Kemudian dengan sabun atau dengan apa? Dengan air dibersihkan. Ya, pertama dikeringkan, Pak. Jangan dulu langsung pakai air. Kalau ada air najis di lantai yang kayak gini, jangan langsung pakai air, enggak. Diangkat, dikeringkan dulu. Habis itu ada bekasnya baru digosok dengan air dan sabun. Sudah selesai. Jangan airnya dulu nanti ke mana najisnya. Jadi keringkan dulu, set diambil pakai olah pakai tisu, pakai apa? Nah, ada asarnya baru dibersihkan. Itu cara membersihkan najis yang ada di lantai ya, yang yang enggak nyerap. Kalau ini maksudnya nyerap ini di karena mesin Nabi dulu adalah tanah ya. Nah, intinya di sini kita lihat uh, keterangannya. <tuh> Dari hadis ini ditunjukkan ya bahwasanya Uh, mengabarkan tentang orang Arab ya Arabi Bedu ya, mereka itu orang yang jahil yang bodoh dan juga orang yang keras katanya tidak uh, beradab ya tidak belajar tentang adab-adab kemudian ketika mereka berada di masjid Nabi SAW mereka buang air kecil di sana kencing di dalam masjid kencing dalam masjid pak ini seorang badui ini maka sahabat itu tiba-tiba marah ya ketika melihat orang Arabi ini Badawi ini kencing di uh, pinggir masjid itu ya di, di pinggirannya ya sangkanya boleh saja karena ini uh, apa namanya tanah yang luas ya, dia kencing di sana pada itu masjid. Nah kemudian Zanna uh, ya uh, dia menyangka uh, uh, orang Badawi itu tanah ini boleh untuk uh, buang kecil untuk apa saja ya sholat boleh juga belum ngerti orang Badawi dari, dari dari pelosok ya datang ke Madinah maka para sahabat ketika melihat dia marah nah, ini perkara besar di, di, di, apa, di mata para sahabat maka para sahabat ingin menghardiknya ingin memarahinya ya ketika dia buang air kecil ingin langsung ditarik mungkin dimarahi tapi apa yang terjadi lakinna sahibul khulqil karim tetapi pemilik akhlak yang agung akhlak yang mulia itu Rasul SAW yang dimana diutus oleh Allah untuk tabligh memberi kabar gembira dan untuk memberi kemudahan tidak untuk uh, memarahi untuk uh, memberatkan untuk mengeraskan apa untuk keras pada orang enggak ini lomba Rasulullah ketika mengetahui bahasanya orang Arab itu orang yang jahil enggak tahu maka Nabi enggak agak marah nggak marah maka melarang untuk menghardiknya biarin dia supaya apa supaya tidak nanti bercacaran air kencingnya kalau lagi buang air kecil ditarik maka nanti bercacaran biar di sana. Nah itu Nabi ya, apa namanya melarang para sahabat jangan menghardik orang Arab ini. Dan juga kalau dihardik, ditarik mungkin kelihatan ti auratnya sama orang lain. Maka biarin dia. Nah, gitu katanya ini hikmahnya kata. Li alla yulawithu ee uh, maksudnya baqa an taziru minal supaya tidak uh, apa berceceran atau mengotori bagian-bagian masjid yang lain. Kalau dia lagi buang air kecil ditarik mungkin dia kan lagi buang air kecil airnya berceceran ya najis itu di masjid. Nah, akhirnya apa? Uh, juga tidak sampai apa memudaratkan orang itu kalau dia lagi kecil ditahan apa diputus nanti bisa mudarat, bisa sakit orang Arab itu. Maka Nabi sangat paham sekali. Nah, ini maka uh, seorang dai juga harus mengetahui tentang madunya ya ketika dia uh, di, di, dilarang mungkar uh, kemudian diperintahkan kebaikan ustawa tentang keadaan mad'u. Dan ini juga adalah uh, salah satu uh, tariko bagaimana cara memberi nasihat dan ta'lim. Ke, ya, di mana Nabi SAW adalah seorang guru yang paling agung ya, dan beliau tidak memarahinya saya tahu ini orangnya bodoh tapi dia langsung memberi petunjuk di mana memerintahkan sahabat untuk apa mensucikan tempat itu dengan cara apa mengambil apa namanya sembir air kemudian dituangkan di atasnya sudah selesai ya tapi enggak marah makanya dalam riwayat lain disebutkan orang itu langsung berdoa kan Allahumma marham katanya Allahummarhamni wa Muhammadan <'ali> sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhum wala ghairu wala katanya ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad sallallahu alaihi tidak yang lainnya ha, dia berdoa setelah itu tahu Rasul enggak marah tapi orang-orang marah dia mengatakan ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad Cuma berdua yang lain jangan nah Nabi tersenyum Jangan begitu kamu jangan oh, apa membatasi rahmat Allah. Ya rahmat Allah luas. Dia doakan yang lain juga, karena dia uh, bersyukur apa yang yang yang apa yang orang-orang uh, lain marah, yang tidak marah Rasul saja gitu. Jadi dia mendoakan dia sama Rasulullah Dalam hadis ini hadisnya penggalan saja, ada hadis yang panjangnya di di, di apa di putus ya hadis yang panjangnya. Nah intinya di sini yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia, bahwasanya air kencing orang dewasa ya. Kalau dia apa namanya air kencing itu ber, apa namanya tumpahnya di, di di tanah maka cara mensucikannya adalah dengan menuangkan seember air ke atas tanah itu udah cukup jadi tidak perlu mengambil tanahnya dari tempat itu kemudian dibuang lalu diganti tanah yang lain tidak. Cukup begitu dituangkan. Kalau ada orang kencing di di petarangan kita, cukup ambil air, tuangkan. Sudah udah selesai itu cara mensucikannya. Ya. Kemudian juga ada hikmah yang lain. Apa ada faedah yang lain? E, dimana mesin itu harus dihormati dan harus dijaga kebersihannya. Ya, mesin itu dihormati karena tempat berzikir, tempat berdoa, tempat ibadah. Ya, tidak boleh untuk membuang najis dan yang lain. Yang ketiga adalah samahatul apa samahatul khalqin Nabi sallallahu alaihi di mana ini adalah akhlak Nabi yang begitu lembut ya pemaaf dan tidak cepat marah di mana Nabi sallallahu ya memberi petunjuk kepada orang Arabi eh, kepada para sahabat maksudnya supaya berlemah lembut kepada orang Arab ini ya meskipun dia kencing di masjid ya meskipun ketingwesit jadi biarin dulu ya, ini, jadi lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sangat pemaaf dan tidak ya, cepat marah atau tidak keras kepada orang ya, makanya orang ini berdoa Allahummarhamni Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadana doanya itu ya dalam hadis sahih yang lain ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad janganlah kau rahmati orang-orang selain selain kami katanya ya kemudian di sini ada lagi apa namanya hikmahnya atau faedahnya bahwasanya orang-orang nah, yang tinggal di pelosok ya, orang-orang yang tinggal di pinggiran itu biasanya orang itu jahil dan orang eh, keras katanya di sini ya. Orang Arab Badawi kan itu biasanya tempramenya orang yang tinggal di pelosok, tinggal di ini agak keras dan juga agak eh, jahil tentang ilmu misalkan ya, wallahualam. Kemudian yang ketujuh arifqu <tuh> <tuh> bitalimi ya, harus lemah lembut eh, cara mengajarkan orang orang yang bodoh ya. Lembut ya, tidak kasar ya, mengajarkan orang orang yang tidak tahu. Dia ya, tidak boleh dengan kasar dan yang lain. Dan juga keempat di sini apa ya keempat ke-5 atau keenam 6 ya di mana Nabi sallallahu alaihi memiliki apa pengetahuan makrifat tentang tabiat manusia. Jadi sebagai rasul ya pengembara salah juga dai juga harus mengetahui tabiat manusia uh, yang didakwahi. Kalau si bulan saya ini orangnya sudah agak pintar misalkan ada orang ini masih bodoh, orang ini Pemalui orang yang lain harus mengetahui tabiat seseorang itu katanya Jadi Rasul ya, diantaranya memiliki atau mahrifah mengetahui tabiat manusia Ya seluruhnya manusia yang ini begini yang ini kasar yang ini begini Jadi diperlakukan sebagaimana mestinya ya Itu ya karena uh, Rasul binat Rasul SAW Dia juga harus jadi uh, bekal bagi seorang da'i atau do'at Ataupun orang muslim yang ingin mengingatkan saudaranya Kalau saudaranya yang dia masih uh, Jahil jangan dikeraskan tapi dikasih pengetahuan. Ya, kalau udah tahu tapi tetap aja ya bisa. Jadi agak keras sedikit karena udah tahu ya orang tahu ya harus agak sedikit apa. Tapi dengan cara yang santun ya dan lainnya. Allah alam. ada pertanyaan di sini. Bagaimana hukumnya pekerjaan jual beli saham? saham perusahaan, saham perusahaan yang tergabung di bursa efek, kalau bursa efek kira sih itu ya pak, yang saya tahu di bursa efek kayak gitu valuta apa namanya saham itu ada perjudian di dalamnya, ya ada perjudian di dalam yang saya dapetin bapak uh, tuanya kalau bursa efek itu, kemudian kalau beli saham, ya saham uh, perusahaan, ya eh uh, saya wallahualam tentang masalah tapi yang jelas di perusahaan Efek itu ada fatwanya yang mengatakan eh uh, di terjadi semacam uh, perjudian di dalamnya itu ya wallahualam tapi untuk yang di bank kayak gitu ya sem sistem beli saham perusahaan gitu ya ya wallahualam saya belum tahu untuk membayar zakat profesi, lalu yang bersangkutan berniat membayar zakat profesi, sedangkan untuk penghasilannya saja tidak pasti satu sampai tiga juta bulan, yang intinya kalau tak, bagaimana menentukan untuk membayar zakat profesi? Allah Alaf kalau zakat profesi ya ibu ya para ulama caranya gimana? Yaitu dari hasil simpanan, bukan dari penghasilan awal pokok profesi itu ya jadi dari e, sisa sisa gaji itu berapa disimpan nyampe nisab kemudian dihaulkan itu e, jalan profesi memang ada perbedaan beda masuk tidaknya para ulama tapi yang jelas itu bukan dari gaji pokoknya jadi gaji yang didapat misalkan sekian juta dihitung dalam satu tahun kemudian dihaulkan bukan ya jadi profesi nggak seperti jalan e, pertanian Pas begitu panen kan diambil Tapi dari sisanya itu Kita punya gaji misalkan taruh 10 ribu lah real Misalkan dalam 1 bulan Maka yang tersisa berapa Misalkan 4 ribu Dikumpulkan selama 1 tahun Yang tersisa dari udah makan Udah ini udah itu udah anak pendidikan semuanya Ada sisanya itu yang sisa itu dikumpulkan Tabungan kita kan Tabungan selama 1 tahun Begitu selama 1 tahun Sudah nyampe nisor Ya, nah dihaukan lagi tidak pas itu. Jadi jakat ini bisa disamakan dengan ya ini jakat penghasilan namanya jakat penghasilan. Ya bukan dari dari dari uang pokoknya penghasilan seorang sepuluh ribu itu nya semoga dari hasil hasil sisa sisa kebutuhan itu salah karena ada dari Ziz Indonesia yang yang yang hitung begitu dari diambil dari buku zakatnya Syekh Kordowi kan. Ya. Ini, ini ada kesalahan katanya. Jadi bukan, ya disamakan seperti e, zakat pertanian gaji itu. Zakat pertanian kan begitu panen. Jadi disamakan. Padahal tidak. Zakat ini penghasilan itu caranya begitu. Jadi bapak penghasilan 10 ribu misalkan, sisa ada 4 ribu lah contohnya 6 ribu habis kan buat makan, buat anak sekolah. 4 ribu ini dikumpulkan. Nanti dalam 1 tahun, saudara apa ini sob? Atau belum apa menjelang 1 tahun udah sampai ini sob? Misalkan baru tarolah baru lima bulan dan sampai nisop nah itu dihaulkan ya misalkan beginilah sekarang bulan uh, Juni ya, nyimpen 4000 kan bulan Juli 4000 ternyata udah tiga bulan-bunan sampai nisop ya sekarang udah terkumpul sekitar carolah 20.000 uang 20.000 real dalam waktu empat bulan nah ini betul dan sampai nisop kan nisopnya penghasilan sama dengan 85 gram emas Ya atau e, 200 gram perak delapan gram emas bisa makan tapi diambilnya 2,5 persen taruh dalam 5 bulan itu sudah nyampe nisob nisob dulu ini nisob dua puluh ribu tapi nisobnya udah lebih kan misalnya taruhlah emas sekarang harganya dua ratus ribu ya. e, 1 gram misalkan dua nah, maaf dua e, real maaf dua real maaf dua real lah dalam satu e, gram kalikan delapan puluh berapa? dua uh, kali enam belas sudah nyampe dua ribu nyampe nggak kira-kira eh, nyampe lah misalkan dalam lima bulan nyampe nisob maka dihaulkan lagi misalkan nyampe nisobnya bulan desember berarti nanti mengeluarkan jakatnya bulan desember tahun depan Enggak pas desember itu enggak itu baru nyampe nisob ada syarat yang kedua haul haul nah jadi sebenarnya nggak berkurang harta kita keluarin jakat itu nanti yang dihitung adalah ketika haul itu Ketika haul kan bertambah kan mungkin Rp80.000 jadi Rp1000, misalkan. Begitu tahun depan Rp1000 nah, diambil di sub Rp1000 itu 2,25%. Berapa? Dari Rp1000 2,25%? Rp2.500 apa Rp2.500 saja diambil itu zakat. Zakat wajibnya. Nah, begitu cara itu Nah, ada apa? Haul dan nisab. Ini zakat penghasilan itu yang betul begitu di Bapak buku pupatah pelajar Dai Imam Al-Baqar bukan di tentang uh, bisnis muslim itu ya sudah yang masalah di website apa saya apa nama Ustaz uh, Muhammad Amir Badri juga menghitung cara zakatnya yang benar begini. Karena ada yang dari JIS Indonesia yang Didin sana itu yang kayak ini ke sini ke Qatar itu embassy katanya dia. Tapi tidak dia mengambil dari akar apa dari pokok gaji. Kalau gajinya seribu dia ya sudah kena dia. Jadi bukan dari sisa tabungan udah dia kena. Jadi tiap bulan harus ngeluarin dari dari 10.000 itu berapa? E, persen Jadi 10.000, 250. Jadi tiap bulan oleh 250 gitu katanya. Wallahu alam Nabi, dia mengambil dari rujukan e, kitab Bisakat Syekh al Tapi yang benar adalah secara cara begitu. Jadi ada haul per penghasilan itu dan isop. Tidak sama dengan zakat e, e, apa pertanian. Pertanian kan begitu panen langsung diambil, enggak ada isop. Tak ada haul, eh ada nisob, tak ada haul. Kalau pertanyaan ada nisob, tapi tak ada haul. Kalau jakat penghasilan itu ada nisob dan ada haul dan disamakan dengan jakat emas dan perak 2.5%. Nah begitu caranya. Tapi ini saya tak tahu ya tentang saham ini, ibu. ya Saya tak berani. Allah alam, ya, tanya yang lebih apa ahlinya ya. Ya. Iya jagat harta dan penghasilan itu bisa digabung. I punya tabungan berapa dan punya harta berapa bisa digabung nanti ditaruh apa hawlnya berikutnya ya bisa digabung yang punya kita emas bahkan punya simpanan ya. Uh, tapi kalau mobil, rumah, tanah itu nggak kena jaka hati hati. Kita punya tanah di Indonesia kalau tanahnya cuma didiamin aja nggak kena jaka. Ya tanah itu kendaraan, rumah nggak kena jaka. Yang ada adalah harta simpanan kita dari emas atau dari perak atau dari barang-barang properti misalkan yang dijadikan sebagai barang berharga bagi kita ya itu yang kena jaka. Tapi kalau tanah kalau tanahnya disewakan atau rumah disewakan dari hasil sewanya ya jadi penghasilan itu dimasukkan ke dalam jaka harta. Ya, karena ada para ulama yang yang yang yang, yang ikhtilaf apakah penghasilan ini dia tersendiri ataukah masuk ke dalam zakat harta. Ini sama karena nisabnya sama, nisabnya zakat emas dan perak, enggak dibedain, Bu. Zakat penghasilan itu sama seperti zakatnya harta berapa? Emas dan perak, 2,5%. Ya. Nah, memang ada ada mengatakan boleh digabungkan dengan uang penghasilan itu yang yang sisanya jadi penghasilan di sini maksudnya yang salah salah salah ini salah apa namanya salah persepsi disangkanya dari uang gaji itu bu, dari awal itu berapa gajinya kayak misalkan sekarang sepuluh ribu diambil sepuluh ribu itu enggak jadi sisa kalau sebulan itu habis semuanya enggak ada tabungan ya udah enggak kena dia sepuluh ribu itu habis enggak ada tabungan sudah ya enggak ada yang terkumpul, yang enggak terkena dia ya terkena zakat penghasilan, itu yang benar ya itu yang benar jadi oh, habis kuliah anak, habis ini, habis ini enggak ada simpanan selama setahun apa selama ini enggak kena nisab enggak kena haul enggak, enggak jadi enggak kena zakat nah, jadi atau boleh ada harta simpanan ibu digabung dengan tabungan yang ada hasil daripada apa, sisa penghasilan atau boleh tersendiri tersendiri penghitungannya tersendiri Jadi, punya harta tersendiri dari tabungan penghasilan tersendiri itu bukan? boleh tersendiri penghitungannya ya dari harta ingat tapi yang tanah, kendaraan, rumah itu tidak dizakatiin. Kalau emas juga emas yang dipakai ini terjadi perbedaan ulama emas yang dipakai ibu ya, emas perhiasan ini dipakai. Ya de mengatakan satu kali seumur hidup saja. Ewa, satu kali ketika dimiliki tidak tiap tahun kata Ibn Mas'ud, tidak salah, jadi dijakatinya sekali saja tapi kalau emas itu disimpan jadikan simpanan maka itu sama seperti jakat harta itu tiap tahun, tiap haul terus keluar tapi kalau yang dipakai ini dibedain makanya emas yang dipakai dengan emas yang disimpan kan ada sekarang ada emas koin pak emas koin emas batangan disimpan atau emas sendiri disimpan nggak dipakai nah, ini namanya kunus jadi tiap tahun dia dikeluarkan tapi kalau emas yang dipakai itu hanya satu kali dikeluarin sudah satu kali udah keluarin jakartanya kesarnanya sudah nggak dikeluarin lagi karena gitu ya nah, ini ada perbedaan kalau ada, ada pendapat yang lain memang ada pendapat yang lain itu emas juga dibedakan intinya zakat penghasilan itu ya adalah zakat hartanya artinya dia boleh digabung atau boleh tersendiri. Dia boleh punya simpanan emas, punya tabungan penghasilan ya, sisa penghasilan dia, sisa gaji, maaf, ya sisa gaji, sisa yang apa? Kemudian bisa digabung atau bisa dipisah nanti cara pengeluarannya. Ya. Nah, ini ini harus uh, mendetil Ibu ya, cara uh, kalau punya ini harta sekian, penghasilan sekian itu konsultasi secara pribadi kepada orang yang paham nanti supaya ngeluarin segini, segini, segini. Hijriah, enggak boleh pakai Masehi. Ingat, hitung zakat, ngitung zakat eh, ya, tidak boleh pakai hitungan Masehi. Bukan hitungan Januari, bukan. Jadi ya, tadi contohnya Jadi pakai hitungannya eh, contoh saja, tapi yang benar adalah dengan eh Hijriah. Ya, seperti sekarang kan bulan apa? Eh Sya'ban. Eh, Rajab, Nah, Rojab Jadi itu nanti Rojab, Syaban, Ramadan, ya Sawal. Nah, dihitungnya bulan Hijriah ingat, ngitungnya bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Ya, nah, jadi caranya begini bu ya penghasilan ibu punya gaji suami misalnya atau tabungan ibu berapa punya harta sendiri emas atau yang lainnya yang berharga berlian atau yang lainnya bisa digabung bisa dipisah ya tergantung yang sampai nisopnya yang mana kalau yang berliannya sudah sampai nisop dihaulkan ya, lagi nanti setahun nah, dia keluarin yang ini belum belum nampen nisop ditunggu nisop haulkan lagi bisa berbeda atau bisa digabung supaya cepat nggak nisop nanti tahun depan dikeluarin sarakan ya ini eh, Allah alam persoalan kalau yang emas dipakai belum sampai nisok? Iya enggak. I eh, emas ini pakai itu yang nyampe nisok. Jadi harusnya syaratnya nyampe nisok dan sudah uh, haul. Ya sudah haul keluarin. Nah ada perbedaan pak dikeluarkan setiap tahun apa sudah sekali. Maka yang kuat katanya emas yang dipakai itu hanya satu kali saja sudah tol. Tapi kalau emasnya disimpan buat simpanan Ibu beli emas disimpan saja buat tabungan, tapi di rumah itu dikeluarkan tiap tahun, keluarin tiap tahun sudah nyampe e, nisob, haul keluarin. Tahun depannya keluarin. Keluar. Kalau berkurang dari nisob ya sudah, gak dikeluarin. Kalau berkurang dipakai keperluan. Ini kalau nyampe nisob terus dihaulkan terus, ya. Nah, jadi maaf haulnya yang pertama, pertama kali, kemudian bisa nanya terus tiap tahun, ya. ya gitu belum dapat membaca Al-Qur'an. Alfatihah dan misalnya sok dengan sin, a ha dengan ain, ha dengan ha dan itu nya maknanya bagaimana status salatnya? Apakah insyaallah, insyaallah Ibu ya, <g> fattaqullah <artificialkrit> mastata'tum. Tapi yang jelas So' dengan sin ini ini ada ada ada apa kesamaan. Makanya ketika baca siratal ladzina an'amta alaihim pakai sok atau siratal ladzi pakai sin sama maknanya. Kalau sok dan sin itu enggak masalah pak. Kan? Contoh kita ciptun ihdinas syirool mustaqim pakai sok atau ihdinas syirool mustaqim sama kata ibu Temia. Jadi kalau ada orang imamin ihdinas syirool mustaqim sah. Maknanya sama al sirat atau as sirat sama maknanya adalah jalan tariq. Nah, tapi kalau sudah beda sudah a uh, jadi ihdinas shiro jadi pakai shin nah beda itu absort dengan sin kecil itu tidak apa-apa makanya pentingnya kalau ada orang baca siratalani dengan sirot pakai sin sama ya, tapi kalau a dengan a ini beda nih ini huruf yang berbeda dan maknanya bisa salah kayak contohnya kan eh uh, apa uh, alhamdulillahi rabbil alamin dibaca rabbil alamin beda ya alamin dengan alamin kalau alamin itu adalah alam kalau alamin itu adalah sakit alam itu sakit beda kan segala puji Allah yang menguasai alam semesta sendiri Allah yang menguasai orang sakit kesakitan <laughs> alamin pakai a dengan ain beda berubah hati-hati jadi harus bisa bedakan a dengan a tapi jangan ngak seperti orang banyumas nah, emas. pakai ngak. Ngak alamin itu juga salah. Bukan ngak tapi ain alamin. Ya, belajar Ibu ya. Ini belajar di internet ada. Kalau pengin makhraj itu bagus dihamjahkan. Caranya begini. Ya, kayak Al at aq ak ah ah a. Nah, itu cara untuk uh, makhraj huruf. Jangan bilangnya ha ha kha tapi yang bagus dengan Hamzah af aq aq as ash as ah ah nah gitu dengan Hamzah itu cara untuk belajar makhraj dan bagusnya talaki kayak gitu dengan satu guru ya ibu dengan siapa yang bagus bacaannya ustazah di depan dia supaya betulin itu dengan Hamzah kalau tahu makhraj dengan Hamzah jangan uh, satu hurufnya pokoknya oh, kayak gitu Ak. Nah, jadi tahu bunyi huruf Aq Membedakan yeah. Ada As, ada Als, ada Ah, ada yang lain. Nah, itu caranya ya. Jadi itu harus dilatih. Cara makro harus dilatih. Jadi, jangan uh, hanya biasa saja. Beda dengan hukum-hukum. Ya, hukum-hukum dipelajari nanti paham. Tapi kalau makro harus dilatih, dilatih cara mengucapkan A. Ya. Dan supaya mempermudah dengan hamjah. Saya pernah dengan hamjah tadi jadi, dengan hamjah Ya Uh, bagaimana sholat berjamaah lalu tiba-tiba anak menangis salatnya di, di, dilanjutin atau tidak soalnya pernah ada jamaah yang merasa terganggu karena tangisan anak eh, iya kalau saat berjamaah ya uh, anak nangis terus gitu ya uh, lebih baik uh, di karena mengganggu orang itu lebih berbahaya mengganggu orang yang sholat itu lebih berbahaya ya, bisa bisa mendatangkan dosa. Jadi lebih baik kita sadul apa namanya al mafsada lijal, ma lijal, lijal bil maslahah. Jadi menekan atau menutup mafsada di, di, di, di, di, di kedepankan daripada mengambil masalah. Itu itu kaidah bigia. Jadi intinya mafsadatnya bisa merembet ke orang lain. Kalau baik kita anak kita dibiarin, ya. Uh, jadi bisa orang-orang terganggu dan bisa kacau konsentrasi atau lagi imamnya dan bisa bahaya mereka akhirnya gak dapat pahala ketika sholat misalkan ya karena konsentrasinya buyar kemudian juga terganggu karena kita, karena baik kita kalau berjamaah, jadi lebih kita batalkan anak itu bawa keluar, gak apa-apa itu utur atau jangan kalau bisa jangan bawa anak kecil kalau berjamaah ke masjid yang anak kecil yang terlalu kecil maksudnya ya yang yang kalau udah tampilis udah 5 tahun 6 tahun udah bisa didiamin bawa itu lebih bagus tapi kalau masih 3 tahun 2 tahun bikin suasana jamaah nanti jadi ramai gitu ya jadi nggak konsentrasi jadi intinya batalkan aja sholatnya seperti kita juga sama ketika sholat anak kita nggak ada yang jaga dia nangis terus terang nggak di batalin juga nggak apa sholatnya kemudian anak kita suruh diam ya, kita kasih mainan kita apa ya, titipin ke tetangga baru kita sholat ya dari awal lagi Jangan sampai nanti sholat kita nggak tenang kan daripada nggak konsentrasi buyar sholatnya juga ya, ya itu jadi lebih baik uh, diinikan dulu anaknya ya didiamin dulu dan yang lain. Uh, Allah alam uh, bismillah bis, sampai di sini jangan berangkat dan ya. Kalau anak yang sudah besar dan ngumpul, uh, kemudian ngumpul itu ada kering, uh, kain kita nempel di tempat yang bekas ngumpul itu, yang sudah kering itu apa nempel juga coba, coba. Iya, jadi kalau najis sudah kering ya sudah nggak basah lagi ya uh, dan najis itu bisa kering dengan sinar matahari kata mutemian ya, kata sosemian jadi cara menghilangkan najis air kencing juga boleh dijemurin sampai hilang uh, basahnya meskipun ada bau-baunya sedikit tapi sudah kering ketika ada pada pakaian nempel di sana enggak jadi najis tapi itunya sebenarnya masih najis Kain itu, Kalau sudah kering sudah hilang ya, ya udah ini udah apa so, udah so, hilang jejaknya udah hilang ya di, di, di, di, di keringkan apa di di, di panas terik matahari sudah hilang sudah berarti eh, najis sudah hilang sudah suci lagi, ya, sudah suci lagi. maka cara para ulama cara mencucikan najis tidak mesti dengan air saja ya, makanya dengan sekarang ada ada pencuci apa apa namanya Semprotan apa, untuk menghilangkan najis Dipakai boleh kata suasana zaman sekarang Jadi, najis itu tidak mesti dengan air Banyak hadisnya, ketika apa Cara mensucikan uh, sandal yang terkena uh, kotoran Dengan apa, diusap saja Diusap di di tanah, sudah ya Jadi, tidak mesti dengan air itu. Kalau sudah kering dijemur matahari Atau kering sendirinya Atau hirang sendiri, sudah berarti najis najis itu Ya ketika nempel badan kita atau baju kita ke tempat yang sudah kering. Najisnya sudah kering, udah nggak jadi najis lagi. Ya yang pakaian kita atau badan kita nggak terkena najis. Kalau basah itu misal kalau basah bisa pindah. Ya kalau basah bisa pindah. Kalau oh, udah kering. Tapi ingat kalau bisa dikeringkan dengan matahari ya supaya betul-betul kering gitu. Kalau kering di atas di bawah masih basah, ya bisa najis nanti pakaian kita. Tapi udah betul-betul apa -betul kering semuanya, kering ke bawah ya semuanya kering. Jadi intinya bisa dengan jember matahari, ya bisa dengan angin tersendirinya udah hilang, ya, bisa. Misal di lantai ya, di lantai ada air kencing, dibiarin sampai kering, sampai hilang dengan matahari, ya itu udah katakan tahun, ya, kata epidemiya, ya ini. Ya, karena tidak mesti, ada ada ada ada masalah apakah mesti menghilangkan najis dengan air, tidak, karena ada dari dengan tanah, ya betul nggak? ya kemudian dengan ya dengan air kemudian dengan tanah tidak mesti dengan air ya tidak mesti dengan, dengan atau dengan apa dengan uh, daun istinja dengan batu ya nah itu jadi najis itu yang penting hilang jadnya, apa namanya baunya kemudian ya hilang kalau udah najisatnya warnanya udah hilang udah kembali kepada suci kembali kepada yang ya jadi tidak apa-apa kalau sudah kering enggak masalah enggak jadi najis kepada pakaian kita yang lain Allah alam, uh, bismillah. Iya sampai di sini, dan nanti lanjutin. <coughs> Allah alam, uh, bismillah. Ya saya ingatkan tentang zakat penghasilan itu harus betul-betul ya pak ya. Dan di sini kita kan ada apa namanya ada penghasilan, ada betul-betul ditanyakan jangan salah-salah ya. Jadi harus betul dikeluarkan ya, yang terkumpul berapa, ya. jangan sampai lupa ya dihitung dengan tanggal hijriyah. Ya ya Allah alam ila su. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.